Assalamualaikum Siddharalun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 26 Januari 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardian Syah. BNI kembalikan uang 3 nasabah. Pedagang pasar Kartini tolak pembongkaran. Pengadilan negeri eksekusi lahan untuk flyover. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim News Rambia Fem. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Dalan Bank Negara Indonesia Cabang Loksemawe memastikan uang tiga nasabah bank itu yang hilang secara tiba-tiba dari rekening mereka telah dikembalikan utuh, sedangkan penyebab hilangnya uang diakui pihak BNI karena adanya cyber crime melalui sistem skimming yaitu pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Dari Loksemawe Saiful Bahri melaporkan, Kepala BNI Cabang Loksemawe Zuharmen menjelaskan Setelah ketiga nasabah ini membuat laporan, pihaknya langsung melanjutkan laporan ke BNI Pusat. Setelah dilakukan investigasi, dipastikan bahwa uang bisa hilang di rekening tiga nasabahnya akibat praktek skimming. Proses penyalinan data kartu debit atau kartu kredit melalui teknik skimming bisa terjadi di mana saja, baik di anjungan tunai mandiri, restoran, supermarket, maupun tempat-tempat lain yang ada penggesekan kartu untuk bertransaksi. Khusus uang milik Sri Eka Rizky menurut Zuharmen bukan ditransfer pelaku ke rekening sebuah bank di Malaysia melainkan ditarik pelaku dalam bentuk tunai di ATM milik sebuah bank di Malaysia. Pengembalian ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab bank atas jaminan keamanan tabungan nasabah. Ia juga mengimbau Kepada seluruh nasabah BNI agar menjaga kerahasiaan user ID mobile banking, sering mengganti PIN kartu ATM dan identitas pribadi jangan sampai diketahui oleh orang lain. Sudah lun pedagang Pasar Kartini Penayung menolak rencana pembongkaran kios mereka yang berada di dalam kompleks Pasar Kartini Blok B1 dari petugas pemerintah kota Banda Aceh awal Februari ini. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Bila hanya kios-kios di blok B1 saja yang dibongkar, menurut salah seorang pedagang Basyariah, pihak BLUD UPTD Pasar Kota Banda Aceh telah melakukan diskriminasi. Basyariah juga menjelaskan perihal surat yang mereka terima, perihal pembongkaran dan pengosongan terhitung mulai tanggal 27 hingga 31 Januari 2017, dinilai juga terdapat kejanggalan. Dalam surat itu dituliskan, Para pedagang di blok B1 dengan pihak BLUD UPTD Pasar Kota Banda Aceh telah menyepakati pembongkaran itu. Jangankan kesepakatan, musyawarah saja tidak pernah diajak. Mereka, para pedagang di blok B1 Pasar Kartini itu pun meminta pihak BLUD UPTD Pasar untuk mengevaluasi kembali rencana pembongkaran kios-kios mereka di blok B1. Bila kios di dua blok lainnya dalam kompleks Pasar Kartini tidak dibongkar. Garlun tim dari pengadilan negeri Banda Aceh kemarin mengeksekusi empat parsil tanah yang masih menghambat pembangunan flyover Simpang, Surabaya, Banda Aceh. Tim bersama pelaksana tugas wali Banda Aceh, Hasanuddin Ishak menemui pemilik warung dan memasang patolahan yang telah tuntas administrasinya. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Hasanuddin Ishak mengatakan sebelumnya ada empat parsil tanah yang belum tuntas. Setelah berdiskusi intens, akhirnya pemilik tanah bersedia melepas lahannya dan mengambil uang ganti rugi yang telah dititipkan di pengendilan negeri Banda Aceh. Kepala bagian Tata Pemerintahan Sedda Kota Banda Aceh, Muzakir, mengatakan empat parsil tanah yang dipasang patok telah selesai proses pembebasannya. Keempat parsil tanah tersebut milik Rita Zahara Azhar Samsul Ha Hashim, Anwar, dan Nur Aini. Pembebasan lahan selesai ditandai dengan pemasangan patok. Artinya, pekerja flyover sudah bisa memakai lahan itu hingga batas patok. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sudah lunak aktivitas pengerukan galian CD Kerung Bracang Prijaya dengan menggunakan alat berat jenis eskavator selama 4 hari terakhir telah meresahkan masyarakat. Hal ini juga mengancam keselamatan terhadap jembatan gantung. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Tarmizi selaku masyarakat kemukiman beracan mengatakan, selama empat hari terakhir, aktivitas pengerukan gelien C dengan menggunakan alat berat jenis beko telah merosahkan masyarakat. Selain memberikan dampak bagi pengikisan areal kebun dan pemukiman warga, serta mengancam ambruknya jembatan gantung gampung lada dan bendungan irigasi. Apalagi jarak pengerukan material galian C hanya terpaut 100 meter hingga 200 meter. Sebelumnya jembatan gantung tersebut rampung dikerjakan pada 2015 lalu dengan menguras dana anggaran pendapatan belanja kabupaten sebesar 1,3 miliar rupiah setelah sebelumnya jembatan itu ambruk pada 2013 lalu akibat penggalian material galian C. Agar tidak terulang jembatan gantung itu ambruk untuk kedua kalinya maka masyarakat mendesak pemerintah untuk menurunkan tim penertiban guna menghentikan aktivitas penggalian galian C. Saudarlun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan korban tewas dalam insiden tenggelamnya kapal yang membawa warga negara Indonesia di Mersing Johor Bahru Malaysia sejauh ini 16 orang. kompas.com lansir Hal ini disampaikan Retno Marsudi di Gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Sebuah kapal yang diduga membawa WNI untuk masuk ke Malaysia secara ilegal karam di wilayah perairan Tanjung e... Karam di wilayah perairan Tanjung Ruh, Mersing, Johor pada 23 Januari 2017 lalu. Namun sampai saat ini belum diketahui jumlah seluruh penumpang yang berada di dalam kapal tersebut. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyebutkan bahwa korban selamat yang telah ditemukan sejauh ini sebanyak enam orang, yaitu empat laki-laki WNI, satu laki-laki warga negara Malaysia, dan satu perempuan WNI. Sebelum pentolan Front Pembela Islam Rizik Sihab diduga menyerobot tanah milik perusahaan hutan negara Indonesia di dekat kediamannya Mega Mendung Bogor, CNN Indonesia melansir. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Harlian mengatakan, Pihaknya telah menerima laporan terkait hal tersebut dari masyarakat dan tengah melakukan proses penyelidikan. Anton tidak menjelaskan secara rinci soal dugaan penyerobotan tanah pemerintah oleh Rizik. Ia mengatakan informasi detail mengenai dugaan tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Selain menyelidiki dugaan penyerobotan tanah, Polda Jawa Barat juga tengah membuka kembali penyelidikan atas dugaan tindak pidana head speech yang pernah dituduhkan terhadap Rizik. Newsroom Serambi Tanjung Permai. Sekian berita pagi edisi Kamis 26 Januari 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan berita pagi ini juga bisa mendengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com atau juga Twitter kami @serambifm. Saudara pun wassalam.